membuka puasa oh, buat kalian yang belum dapat ucapan berbuka Semoga dengan ucapan ini kalian dapat merasa diperhatikan ya Benjo. Oh, soal koe-koe kabeh jomblo, kah? Wiih. Oh. Eta ngomong jomblo, jomblo ngono iki.